Setelah saya bertobat, saya jadi miskin. Perusahaan tiga bangkrut. Orang yang berhutang saya tagi, gak bayar. Habis. Selama jadi artis, uang begitu gelimang. Banyak, mewah, gak bisa pergi haji. Umroh gak sempat. Ketika meninggalkan dunia artis, ibu saya senang. Senang banget. Karena selama menjadi artis, beliau kehilangan anaknya. Saya hanya kirim uang saja. Mau rumah, saya kirimi uang. Enggak jadi rumah. Mau mobil, kendaraan, saya kirimi. Sakit, saya kirim uang. Enggak pernah jadi mobil. Enggak pernah jadi tanah, enggak pernah jadi rumah. Rupanya ibu saya enggak suka uang dari artis saya. Dia hanya ingin anaknya kembali seperti dulu. Nurut, suka mijetin. Karena anak yang salah satu paling nurut dari keluarga, dari anak ibu saya ya ini, anak nomor tujuh. Apa saja minta tolong saya, hari ambil ini, hari beli itu, hari, hari, itu, panggil, jengkel rasanya. Tapi setelah saya menjadi artis, jauh dari orang tua saya, dari ibu. Ketika bapak saya meninggal, betapa kehilangan saya. Tapi ketika ibu saya meninggal, wah luar biasa. Nah dalam pertobatan itu saya mengaji, saya mengaji berdakwah, gitu. Ya. menikah, mengaji berdakwah, tapi tetap saja gelisah. Saya berdakwah tidak cari uang, uang datang begitu. Setiap keinginan melahirkan anak gak ada biaya datang gitu, yakin Allah menolong orang-orang yang bertobat kemudian meninggalkan maksiat percaya wa mayyattaqillaha yaj'al lahum makhraja wayarduhum min haitsu la Saya yakin itu dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah inspirasi buat saya. Semakin dekat dengan Qur'an, semakin tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut tidak terkenal, tidak takut apa-apa. Tapi masih tetap aja kurang bahagia. Apa gitu. Nah, saya flashback Tahun 2000, tahun 9, 2004 ibu saya meninggal. Saya masih merasakan, wah mami meninggal gitu. Dua hari kemudian saya menangis sejadi jadinya Rasanya hidup ini hampa gitu. Apakah ibu sudah memaafkan aku gitu. Karena kalau anak durhaka gak akan masuk surga. Mungkin waktu aku SMP membuat dia kesel. Mungkin waktu SMA ngeselin ibu gitu. Apalagi waktu artis banyak orang menghina ibu saya. Ah, seanak yang terkena rumahnya enggak bagus. Masa anak terkena enggak punya mobil. Uh, ibu saya rupanya tertekan. Fitnah di mana-mana. Kemudian saya ninggalkan dunia artis yang saya ceritakan tadi dalam keadaan bangkrut tiga bulan setelah meninggalkan artis bangkrut abis utang ibu saya senyum-senyum aja baik atuhri duit mah bisa diteang biari uang bisa dicari sok singri atuh tuh didoakun kumami gitu nah ternyata terngiang kata-kata ustad gak ada ya orang tua, ibu durhaka sama anak tuh enggak ada, yang ada anak durhaka sama ibu. Istri durhaka sama suami, suami durhaka sama Allah gitu. Itu yang saya pahami. Nah terus kalau aku durhaka sama ibu, gimana aku masuk surga? Waduh, ketika saya mengaji berdakwah itu keinginan ke surga sangat kuat, tapi ketika ibu meninggal, waduh. Kemudian saya berdakwah, banyak orang yang terinspirasi Masuk Islam, ada yang taubat, tapi tetap aja gelisah. Kemudian ada yang membuat saya apa ya uh, secercah gitu, yaitu mewakafkan harta sebagai birrul walidain. Nah, meskipun ibu sudah mati, aku sudah mati, masih dapat mengais pahala. Oh, itu ketika ibu saya meninggal gitu. "Ambi jangan mati" gitu. Berat rasanya. Oh, menyesal deh kalau ditinggal ibu. Yakin menyesal. Alhamdulillah. Saya kemudian beraktivitas dengan teman-teman saya, mengajak orang berwakaf. Mendoakan ibu jadi anak yang baik. Untung saya punya istri yang solehah, dia membantu saya. Keuntungan kedua adalah mertua saya ikut saya. Ada di belakang itu, dia ikut saya. Apapun perbuatan mertua kepada saya, saya anggap itu adalah rahmat. Jangan sampai benci sama ibu, sama mertua, mertua dan ibu sama. Melangkah ke surga, melalui tangan ibu, melalui doanya. Oh luar biasa. Inilah yang membuat saya bahagia ketika mertua saya ikut dengan saya. Mertua menjengkelkan, rahmat Mertua menyenangkan, rohmat. Subhanallah, peran istri dan mertuaku membuat anak-anakku hafiz Quran. Subhanallah. Itulah yang membuat saya semangat hidup. Di usia yang 58 tahun ini, saya rasa masih muda saja. Saya tidak ada, ada, ada rasa takut mati. Saya hanya takut ibu saya enggak ridho. Saya baca sebuah hadis tentang al seorang anak, Al-Fudail. Dia anak durhaka. Kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Amal bakti apa yang aku bisa sampaikan kepada ibuku? Birol dia sudah meninggal. Bikin sumur. Bikin sumur umum. Artinya, kamu wakafkan atas nama ibumu. Aku bisa, tapi udah gak punya uang lagi. Karena sudah miskin. Maka sekarang saya beraktivitas dengan teman-teman Apalagi teman-teman cinta Quran ini. ya, Memotivasi saya untuk belajar membacanya. Dan ketika saya belajar membaca Quran. Kemudian bisa membaca Quran. Gak ada yang saya takuti dalam kehidupan ini. Belajar baca Quran sepertinya buang-buang waktu. Membaca Quran sepertinya buang-buang waktu. Padahal itulah umurmu. Yang ibu ibuku sebelum meninggal. Cik atuhri diajar, doakin mami. Diajar-diajar atau baca Quran gitu. Kan gak bisa baca Quran, ibuku juga gak bisa. Terus dia ke neraka kan gitu, pikiran saya kan gitu. Siapa yang nyelamatin dia ibuku? Gak ada, amalnya gak banyak. Dalam arti gak bisa baca Quran. Tapi melahirkan, mengugurkan dosa, saya gak tahu. Sampai kalau orang tua mati, siapa yang menghapus dosanya? Gak ada, kecuali anak yang soleh. Kemudian saya mau wakafkan harta atas nama ibuku. Aku baca Quran atas namaku. Atas nama ibuku aku baca. Hmm gitu. Nanti kalau udah mati gimana? Selesai amalnya. Maka berwakaf atas nama ibu. Dalam rangka apa? Birul walidain. Maka saya tulis buku kecil tadi. Aku berbakti meskipun sudah mati. Jangan nyesel nanti. Mati mobil gak ikut. Mati, duit is ikut. Anak, istri, ga niet ikut. luisteren. ikut? Amal soleh, doa ibu, keriduan orang tua, ibu kepada anak-anaknya. Wah, itu yang membuat saya setiap saat, kalau Je beliau, nangis. Nangis bahagia gitu. niet luisteren. Aku udah niet Kita pergi haji niet sama sama Mudah mudahan niet mabrur. Je ngelus-ngelusin gitu. Dia bangga niet aku sayang sama ibu. Pernah saya berceramah pulang dari Bandung, istri menyodorin ini bi katanya, anak-anak iuran listrik. Ya, kami kan sangat sederhana hidup, mobil ngontrak, rumah ngontrak. Begitu dia mau nyodorin gitu, dia tahu saya enggak bawa uang. Tadi dari mami saya bilang, sebelum Ibu saya meninggal. Oh, kenapa mami? Sakit, sayang. Oh, iya. Dia enggak jadi tuh istri ngeluarin kertas. Anu cantik, kayaknya kita gak bisa bayar ini itu. Gak apa-apa Bi, Abi pulang selamat, Alhamdulillah. Gitu. Jadi kemami tadi, terus dia uh, bersujud sini, saya duduk, wajahnya di disini. Huh? Alhamdulillah katanya, mijit-mijit dan kul cool saya gitu. Kenapa cantik? Kan kata Ustadz, doa ibu kepada anaknya makbul, kan mom anak ibu juga. Ya Allah, istriku, mestinya kan mana duit, orang tua, ibu, sini kan gitu. Kalau kita kan gitu, iya nggak? Enggak, Alhamdulillah. Tidur aja sama sama ibumu, gitu. Ini enggak I istriku ngelus-ngelus gitu. Ya Allah Abi, doa mami sampai ke mom, mom itu mommy gitu. Panggilan aku suka dia mom, cinta, cantik gitu. Kalau manggil istri. Udah saya peluk dia. Nangis. Ah, Alhamdulillah. Gitu aku masih ada bakti sama mertua. Sa, terus aku datang ke kamar mertua. Mi, sumpah Mi. Naon Bi, sumpah segala. Sumpah Mi. Si teteh bager solehah. Istriku baik si teteh solehah. Syukur atuh. Uh, kan ikhlas tuh ibu mertua tuh. Syukur atuh. Aik itu mah Bi. Manggil saya Abi. Doaken ku nek ku umi, nek tuh anak-anakku nenek, aku panggil umi. Doaken ku umi, sumpah mi. Namun si teteh can mawad muarek dikubur ku abim. <tuk> Ini mertua, ih suabimah. Apa candanya itu. Bercanda yang menuju ke surga. Mertua bukan makin jauh. Tiba-tiba anakku jadi hafiz quran. Ternyata peran mertua dan istri penyebabnya apa pasti gak jauh karena aku mendekatkan diri kepada Allah berbakti sama ibuku meskipun sudah meninggal hati-hati sama ibu sebelum pergi kalau ada ibu di rumah assalamualaikum mau, mau kerja nih cium tangannya kalau perlu pulang assalamualaikum mie, assalamualaikum masak apa gitu hmm? kalau makan masakannya makan habisin Wuh, Subhanallah. Kalau udah mati, meninggal rasain. Ah itu, untung saya masih ada. Umi, Hai, mana dia? Bukan itu, eee, itu istriku satu. Ini mertua baru. Ya, Alhamdulillah, Allahakbar. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jalan pintu ke Surga salah satu dan yang paling lurus, cepat sekali. Rido Ibu. Ridho ibu kepada anaknya, ya suami, istrinya terbawa. Maka hati-hati. Maksudnya ini loh. Ya. Aduh susah ngomongnya ini. Baik. Luar biasa Kan Asep. Baik. Terima kasih Saudari Mukti. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Oh, masih ada. Nih. Oh. Jadi mohon dijawab kalau enggak nanti saya yang jawab tapi via SMS, tapi saya mohon usaha bisa menjawabnya. Ada beberapa pertanyaan, tidak semuanya mohon maaf jamah sekalian ada beberapa yang saya akan bacakan buat sadari mukti untuk bisa dijawab yang pertama Ustadz bagaimana menghadapi orang tua terutama ibu yang sudah lanjut usia kadang kalau lagi capek lalu marah suka ngomong yang gak enak ke kita, kadang kita sebagai anak juga suka tersinggung terima kasih, bagaimana menyingkapinya lah cemen itu mah kita ngompol berakin ibu biasa kan dia marah enggak enggak ih modal budak teh uh dibersihin wah jam 2 malam wah uh, uh, disusuin Dikencingin. ingat itu nah sekarang kita sudah punya istri punya anak cerewetnya minta ampun anggap aja bayi sayangi dia uh luar biasa itu berkah Sepertinya buang-buang waktu ngurusin orang tua. Justru itulah jalan ke surga. Afdalul ibadah ba'da fariidhotu tidkhulu sururi ala qalbil mu'minin. Seutama-utama ibadah setelah yang wajib adalah menyenangkan hati mukmin. Salat, ya haji, ya umroh ya sedekah, ya infak ya. Mukmin nih ada mertua kita nih, ibu kita, mukmin dia senang ikut kita. Ceroewetnya minta ampun, tapi hatinya kita enggak tahu. Coba suruh, ya udah, emak emak ikut aja sama Anu. Kalau dia nggak mau, berarti suka sama kamu. Emak dibikin rumah, nggak mau berarti dia suka sama kamu. Tapi jengkelin, itulah pintu ke surga. Jangan kurang ajar sebagai anak dan dan menantu. Uh, kesempatan itu. Jangan sampai ada. Kalau nggak ada emak, aku pergi haji nih. Gara-gara emak, aku nggak jadi pergi haji. Jangan-jangan kemabruran hajimu dengan mengurusi emakmu itu atau mertuamu itu alah cuma diberakin, cuma dicerewetin cuma ya, cuma mm, sakit hati. Dia lebih sakit dari kamu. Cerewetnya minta ampun, tapi dari dari ridho hatinya ke surga melalui itu. Silahkan pulang dari sini, datangi dia minta maaf. Eh jangan minta maaf, minta ridhonya. Kalau minta maaf bisa dimaafin tuh. Ya dihampura, ya wes tak sepurone. Ya udah dimaafin. Mungkin dosa dua tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu. Ah, minta ridonya selama aku jadi anakmu. Selama aku menjadi menantumu. Minta ridonya mah. Aku gak akan pergi sebelum kau koridoi. Sampai dia ngomong. Iya udah gitu. Udah jangan berbuat lain-lain lagi. Berbakti saja sama dia. Eh cerewet lagi besoknya. Udah jangan didengerin. Anggap aja lagu rock. Bener. Kalau perlu gini. Mah, kontrabelat nih. Bawa makanan. Apa itu kamu bawa ini? Pengen masak ini. Kamu kan nggak bisa masak. Justru itu pengen dimasakin emak. Uh, nih tak kainung teh. Nyuruh sama orang tua. Tapi dia masak. Nah itu. Oh dia masak. Abisin tungguin aja. Abisin masakannya. Apa maksudnya? Ini halus surur. Menyenangkan hatinya Cuma segitu aja Bikinin rumah gak mau Kasih mobil gak mau Suruh tinggal dengan kakak yang kaya gak mau pengennya sama kita yang ngontrak mulu Oh berarti cocok dia sama kita Beruntung lah kalau ditinggalin Bukan gini Aku sih sayang sama kamu mas Ibumu tuh loh ah Ganti istrinya ganti Baik Ustad, <gak>, gak bunyi ya. Uh, ini pertanyaannya sangat banyak Ustad. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat mirip. Yang pertama, apa yang kedua berkaitan dengan bagaimana birul walidain kepada ibu yang sudah meninggal. Oh itu mah gampang. Pertama menyesal ya. Uh, kepada Allah, ya Allah gitu. Aku ini kurang berbakti. Wakafkan hartamu. Setiap habis sholat doakan dia. Allahumma maafir. Wali Walidaiya Warhamu Maka Marobaya Anisalhiro itu kemudian berwakaf atas nama ibumu. Udah nggak ada lagi jalannya. Nah ketika kamu mati, ibumu mati, wakaf itu mengalirkan pahala ke ibumu. Kamu dapat apa? Birrul Walidain. Apa hukumnya Birrul Walidain? Wajib. Hmm. Kalau masih hidup, suaramu jangan lebih keras dari dia. Kalau masih hidup kamu masak dia datang Dia ambil makananmu Alhamdulillah Bukan ya mertua gak tahu diri be. Bukan Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah gitu mm -mm. Kalau dia ngomong Aku pengen pergi haji Amin siap Padahal gaji gak cukup Langsung bikin tabungan Sayi mertua Pengen umrah Gak pengen haji gak pengen umrah Dari mana uangnya Aku dibayarin umroh sama travel di sana. Aku bikin video kecil. Nanti sama Dedefia, sama Haura, kita kesini sama Kakang, sama Umi, sama Enek. Enam orang kan? Udah. Video itu dilihat sama anakku. <tuh> Api... <tuh> Eh, abi, ya Allah berikan rizki untuk aku, Abi, ne, Umi, Tehaura, kakang, pergi umroh, amin. Rahal Mana Rahal Kum, berdiri sayang. Cinta, berdiri nak. Nah itu baru tiga juz dia. Itu yang berdoa. Dua tahun kemudian, bulan Maret yang lalu kami pergi umroh berenam. Aku pikir wah nyusahin nih anak-anak, istriku nyubit. Tapi istighfar. Itu doa loh, astagfirullah. Ya Allah, anak-anakku Qurtayun. Sampai di sana kakiku pecah. Pecah-pecah. Untung beli kursi roda. Maksudku kursi roda untuk Rawau yang kecil itu, kan tangannya patah, pakai gips gitu. Di sana tawaf uh, syai Aku didorong anak lelakiku. Ya Allah, seuzon aku. Anak-anak gembira, yang dua perempuan itu lari-lari. Be Begitu syahid pas lampu hijau lari. Bata <tip> kalam. <noise> <tip noise> Jalan lagi, nyusul aku. Ya Allah, ini anak. Istriku bilang, Tubi nggak nyusahin mereka. Mertuaku mana? Jalan sendiri. <tip noise> mana Umi? <tip noise> Jalan sendiri. <tip noise> Oh dia mah hafal segalanya. Mutar, mutar, mutar. Subhanallah. Anak-anakku. harus berdoa lagi dia. Umi, teteh, kita ke maka lagi yuk. Tapi sekarang mah haji. Amin. Umroh aja terbukti. Kenapa? Mertua. Apa, siapa mertua? Ibu. Hati-hati sama mertua, sama ibu. Lagi mau pergi nih, mau golok nih. Halo. Anterin. Apa ma, anterin mama kemana, beli beras, gak jadi tuh golfer, pergi anter tuh mertua. Ehh, goblok. <tik> Mau bersenang-senang masalah dunia, mertua minta, kalau ada ibu, ibu, mertua, ibu, sama itu. Lakukan itu, barokah. Apa itu barokah? khair Bertambahnya kebaikan dalam pandangan Allah. Itu akan mendatangkan seadah bahagia. Baik saudara sekalian, jemaah sekalian tidak akan terputus kita ketika membahas tentang ibu. Seperti apapun kondisi ibu kita, bagaimanapun kondisi beliau itu adalah nikmat yang Allah curahkan buat kita. Adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa merengguk kebahagiaan surga melalui tangan beliau, melalui diri beliau. Ketika beliau masih ada jangan sia-siakan karena itu adalah langkah termudah yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika beliau sudah tiada tidak perlu merasa kehilangan, tidak perlu merasa kehidupan ini sudah berakhir karena beliau pun meskipun tidak ada kita tetap bisa berbakti kepada beliau. Sahabat sekalian Bapak Ibu Jamah Rahimah Kemullah mudah-mudahan pertemuan ini memberikan inspirasi kepada kita. Saya teringat dengan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang diminta oleh ibunya untuk mengambilkan segelas air. Ketika seorang sahabat ini mengambilkan air ternyata ibunya sudah tertidur kembali. Lalu sahabat ini berdiri di samping sang ibu sampai terbangun ibunya barulah airnya itu kemudian diberikan kepada sang ibu. Untuk apa? Untuk mendapatkan rito dari sang ibu. Betapa banyak kita lebih mengutamakan dunia, mengutamakan pekerjaan, pasangan kita, mengutamakan yang lainnya dibandingkan mengutamakan ibu kita yang tercinta. Maka sekali lagi di akhir penghujung ini yang masih hidup ibu jandanya, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan mereka di dunia ini. Yang ibu kita berharap, berkeinginan untuk pergi umroh, mudah-mudahan melalui tangan kita beliau bisa berangkat umroh. Bagi ibu kita yang ingin mendirikan masjid, musola, majlis taklim, muda-mudahan lewat tangan kita kita bisa mengabulkan, mewujudkan keinginannya. Bagi bunda kita yang ingin berangkat haji, muda-mudahan melalui tangan kita juga kita bisa memberangkatkan beliau umroh dan haji. Bagi ibu kita yang sudah tiada, semoga Allah mengampuni beliau, memberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan melalui jalan kita ada aliran pahala yang terus mengalir kepada beliau. Melalui wakaf, melalui ilmu yang kita tebarkan, melalui amal-amal sholah yang kita lakukan. Dan tentunya mulai doa-doa kita yang mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan Allah menguntakdirkan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu kita. Sehingga melalui ibu kita, dikira ada di tangan kita. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyadu an la ilahi la anta astagfirullahaladzim, kepada jamaah yang tadi sudah bertanya, yang belum terjawab, mohon maaf, mudah-mudahan nanti di tengah perjalanan saya pulang, saya bisa menjawabnya melalui SMS ataupun Whatsappnya. Terima kasih, saya Asef Supriyatna, Asef Fahri, Di twitter-nya juga opgegroeid mukti, Mukti, pamit, mohon maaf jika ada kekurangan. familie, hun taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.